Ustadz mohon nasihatnya Bagaimana cara menasehati orang tua Agar meninggalkan kepercayaan di daerah saya Jika adik saya punya saudara kembar buaya <Susuk> <Susuk> <Susuk> <Susuk> nah, Tiap malam Jumat orang tua menyiapkan teh dan makanan ke tempat yang dipercaya akan dimakan saudara buaya adik saya mohon doanya agar orang tua bisa meninggalkan hart tersebut. Allah ya nih kita tadi sampaikan banyak diantara kita tuh islamnya keturunan kita nggak tahu islam yang sebenarnya anda masih ingat ketika sd indonesia itu sering bikin film pada waktu itu film model-model kayak gini buaya putih. <ket heard> iya. Apalagi yang orang bisa berubah jadi ini, jadi macam-macam seperti itu. Nek lang. Nah, itu orang. itu dulu dan itu benar adanya, maksudnya diyakini di masyarakat. Apa aja macam-macam keyakinan? Ini salah satunya masih ada subhanallah. Masih meyakini kalau adiknya punya saudara buaya. Bahkan ada orang yang ya mudah-mudahan dikasih ide sama Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya ketidaktahuan dia dengan Allah, ketidaktahuan dia dengan perintah-perintah Allah, ketidaktahuan dia dengan asma dan sifat-sifat Allah, dia tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah, kenapa orang tidak kenal, masih percaya seperti itu, bagaimana cara menasehati, pertama antum doakan, yang kedua kalau mungkin antum tidak bisa memberikan nasihat, karena dianggap aduna, sudahlah kau Cari orang lain yang bisa memberikan nasihat. Kadang-kadang orang tua berat menerima nasihat dari anak. Tapi kalau mungkin orang yang sebaya umurnya, ada orang yang disegani sama orang tua kita, kita cari, kita ngomong, kita sampaikan, ayahku kayak gini nih, tolong dibantu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala membuat petunjuk kepada orang tua kita semuanya.